Ya, Nugroho Audio juga Max Pro Production. Sirambo Jagong bermain bersama Roh, Lisa, Jihan. Coba mainanannya warni-warni kita goyang lagi ya. Sosial bareng Roh All Zagum, luar biasa, mana tepuk obrosen Jihan Auden.